اللهم املئوا و على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Syekh bin Abdul Qatir Asgaf yang kita cintai dan kita banggakan <tik> Berserta dengan para habaib yang alhamdulillah banyak sekali yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu Salah satunya adalah Habib Ahmad dari London kita beri tepuk tangan kepada beliau Beliau ini tinggal di London Aslinya Mesir turunan Madura Alhamdulillah Nah nanti penjelasannya nanti Para kiai, para alim, para guru khususnya di sini ada Kiai Fakhrilah Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Ada Kiai Nuruddin Abdurrahman dan segenap para ulama kiai yang saya lihat banyak sekali yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para tamu undangan khususnya di sini yang kita cintai bersama Bupati paling muda di dunia tidak hanya di Indonesia tapi di dunia Insya Insya Allah mudah-mudahan sukses dan Allah selalu merahmati bersama Bapak Wakil Bupati yang baru saja dua-duanya ini terpilih mudah-mudahan nanti Bangkalan makin maju para ibu nyai khususnya ibu nyai mutma'innah Abdul Laskal saya harus sebut karena ini jurkam saya. Para hadirin hadirat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan khususnya Sehermania, Sehermania dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saya lihat tadi ada Gelugur City Itu Siti bener apa Siti-sitian? Glugur kok Siti Glugur itu ya di sana kampung nggak ada listriknya. <SILENCIO> Tapi insya Allah meskipun Glugur desa, siapa tahu nanti salah satu Presiden Republik Indonesia dari desa Glugur. Amin. Alhamdulillah. Ada juga Batokorongan. Apa itu Batokorongan? Batu dikurungin dan juga semualah ini dari Surabaya, dari Lamongan, dari Bojonegoro, dari Malang, dari berbagai daerah yang semuanya bersama-sama dengan Habib untuk memupuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saya bersama Habib, saya hati saya selalu bergetar. Betul, apa betul? Kita diajak untuk memupuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, insya Allah kita akan berusaha menjadi hamba yang baik, hamba yang mau berakhlak kepada siapapun, berakhlak kepada Allah dengan baik, berakhlak dengan sesama manusia dan makhluk yang lain. Insya Allah juga akan berusaha baik. Amin. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang saya muliakan inilah bagian dari usaha kita, ikhtiar kita untuk menyelamatkan urusan agama kita maka yang kita doa setiap hari atas ajaran para kiai itu yang pertama adalah selamatan fitin urusan agamanya beres sebab orang itu kalau urusan agamanya beres urusan yang lain-lain menyusul betul apa lah enggak? Jadi di sini kita kumpul bersama Habib Sheikh dalam rangka untuk supaya agama kita tetap kokoh, Akidah kita tetap kokoh, hubungan kita dengan Allah tetap baik. Dengan demikian, insya Allah kalau agamanya beres, urusan yang lain-lain akan ikut beres. Amin. Allahumma orang kalau agamanya beres ditaruh di mana-mana, insya Allah beres. Jadi orang miskin, insya Allah beres. Jadi orang setengah beruntung beres, jadi orang sukses beres. Insya Allah kalau jadi pejabat, jadi pejabat yang beres. Amin. Allahumma Oleh karena itu Habib di sini saya bersama dengan para jamaah berterima kasih karena diajak terus-menerus untuk memupuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada ujungnya ini membuat urusan agama kita beres. Dan ini menjadi bagian penting Dari kehidupan kita Orang kalau agamanya beres Ya Allah di mana mana insyaallah beres Betul apa betul Orang kalau agamanya beres Insyaallah akhlaknya akan baik Betul apa betul Nah untuk itu mudah-mudahan ini bersama Habib Kita semua urusan agamanya beres Amin Allahumma amin Yang kedua doa kita itu Wa'afiatan fil jasad dan ada gunanya akidah beres, agama beres kalau badannya sakit-sakitan. Alhamdulillah dengan kumpul di sini ini menunjukkan bahwa kita semua ini sehat-sehat, semua kuat-kuat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita bisa meneruskan perjuangan para kiai, meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma. Yang ketiga, apa cukup kalau sudah agamanya beres, badannya sehat belum? wa ziyadatan fil ilmi mudah-mudahan di tempat ini ilmu kita bertambah terus amin allahumma sebab orang kalau ilmunya bertambah insyaallah akan diangkat derajatnya oleh allah subhanahu wa taala inna may yahsallaha min ibadil ulama di antara hamba-hambanya yang takut kepadanya adalah yang punya ilmu mudah-mudahan kumpul berhamap bersama habib syekh ini mudah-mudahan ilmu kita semua bertambah amin allahumma jadi kalau orang agamanya beres Akhlaknya bagus Kalau badannya sehat Gagak-gagak Ganteng-ganteng Ayu-ayu seperti yang hadir di sini Seher-seher manusia ini Insya Allah ini babe Yang perempuan-perempuan cantik ini Insya Allah tetap ayu sampai tua Insya Allah Iwa peyek segodau Sampai tua Insya Allah Santrinya Habib Syekh Tetap ayu Amin Allahumma Amin Allahumma Kalau begitu setelah itu Ilmunya tambah apa cukup masih ada terusannya Wabarakatan virzeki Mudah-mudahan rezeki kita semua rezeki yang barokah Amin Allahumma Rezeki barokah itu sedikit tapi cukup Daripada banyak jadi musibah Ada apa enggak orang rezekinya banyak jadi musibah Alhamdulillah mudah-mudahan rezeki kita sedikit tapi cukup Amin Allahumma amin Syukur-syukur kalau banyak barokah Amin tapi kalau tidak mudah-mudahan sedikit tapi mencukupi kebutuhan kita Sehingga rezeki kita rezeki yang barokah Amin Allahumma Penutup Habib Syekh yang saya muliakan Sekaligus saya ini mewakili Pak Gubernur Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nahdlatul Ulama Hidup NU Hidup NU Dan ini luar biasa dirangkai dengan harlahnya muslimat Harta, har, harlahnya fatayat, harlahnya gerakan Pemuda sor, dan seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan NU NO, makin hari makin jaya, NU NO tetap bertahan sampai yaumil kiamah, amin, Allahumma, hidup NU, NO. hidup NU, NO. hidup NU, NO. NO. atas nama pemerintah, terima kasih kepada Nahdlatul Ulama, yang telah membantu pembangunan di Jawa Timur tanpa NU NO, pembangunan Jawa Timur pasti akan pincang oleh karena itu terima kasih kepada NU NO. terakhir Bapak Ibu sekalian kalau lihat gambar-gambar saya sama Pak D Karwo di jalan-jalan mohon maaf nih beb kan nanti banyak itu gambar-gambar saya sama Pak D di tengah jalan tuh betul apa betul kalau dulu gambarnya Ramomon sama Ramundir udah selesai ini giliran gambar saya sama Pak D banyak sekali tolong kalau ketemu gambar saya gambarnya Pak D Karwo dan Saifullah Yusuf Kusipul sampean dadadadai sampean dadadadai gue sampean kok ganteng Alba TK didadadadai didoakan mudah-mudahan jadi orang yang istiqomah Amin, Allahumma Amin. Mon bedes alaiyfon, beden kau lah saporah. Terima kasih Habib. Ketahuiin sama Habib saya. Itu gambar saya sama Pak D itu begitu. Beb. Memang ya biasanya orang manis milih yang berkumis. <tik> songot nak apa? Songot nak, bah? Songot tak? Songot, songot lala. La, la. Terima kasih, mohon bener salepon bener kau lenyon sapora saya sekali lagi Saifullah Yusuf Gus Ipul Saifullah Yusuf mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang luar biasa malam ini Masya Allah sampai di keluar-keluar sana tidak cukup Bipin. jadi ini di belakangnya gedung itu masih ada orang jadi ini saking banyaknya ini, luar biasa ini Rafahri ini orang dari mana aja dikirim ke sini. Ini ada yang dari langit, Ada dari langit juga Beb katanya nih. Masyaallah, sukses sehat semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. <San> <San>